Selamat pagi Pak Adi Selamat pagi Komentar Anda Pak? Ya itu seorang menteri yang harusnya komentar dengan Seperti itu Karena kita sudah tahu bahwa Indonesia ingin memberantas korupsi Tapi dengan kondisi komentar seorang menteri yang sedemikian itu Akan membuat dampak yang negatif Saya tidak mengetahui apa undang-undang yang akan d i a e a d i Tapi dengan komentar seperti itu hak, akan membawa efek negatif bagi pemerintah korupsi Baik, terima kasih Pak Adi Pak Sulis, selamat pagi Halo, selamat pagi s i l a k a n komentarnya Bapak. Bapak saya mau tanya bagaimana dengan hukuman、uh, pencuri ayam yang harganya cuma Rp20.000 Silahkan Bapak komentar Anda Hanya itu、Ternyata、saja, seorang, seorang menteri n g g a k layak ya menyatakan hal yang seperti itu mungkin i t u s a j a Baik, terima kasih Pak Sule, selamat pagi. Pak Anggoro, selamat pagi. Selamat pagi, halo Pak Halo Pak G. Jadi korupsi bukan hanya masalah nilainya berapa ribu, jadi seberapapun nilainya itu tentang etis t u g a Jadi tidak layak orang di penjara a t a s dasar nilai rupiah korupsinya hanya sekitar lima ribu atau sepuluh ribu. Artinya kalau yang kepentingan itu dibiarkan, nanti yang gede pun juga minta dibiarkan. Yes, terima kasih. Nah, Terima kasih Pak Anggoro. Silahkan Bapak Pari. Tidak, setuju Mbak. Alasan Anda? Alasan saya,、e, mendingan saya maling ayam. Mungkin di penjarahnya nggak n y a m p e malah nggak dapat kasus a n Tapi kalau orang b a w a biasanya lebih lebih apa?、E, ke hukumnya lebih berat Mbak. Hanya a k orang-orang tertentu saja yang dapat m e n y a n g ringan、uh -huh. itu Kurang adil Kurang adil ya? Iya Baik, terima kasih Pak Pari Pak Iwan selamat pagi pagi、hmm. uh, Memang dasar menteri malam Dia u d a h berapa kali itu bikin menjadi s m a c a m menteri p e c u n d a n g Itu masa komentar menteri kayak gitu Dulu zaman dia Artalita ketangkap, dia juga Kemudian sabu-sabu diusaha tambangan Zaman dia juga PSB ngapain pilih-pilih Menteri k a y a g i t u、hmm. Mending berhentiin Kan buat itu aja Dia m a k i n e r u n d a n g aja itu, terima kasih Baik, terima kasih Bapak Iwan Penangsaan terakhir ya, Ibu Sinta, selamat pagi Pagi Silahkan komentarnya ah, ah. Saya kalau lihat komentarnya ya Namanya juga korupsi Seberapapun itu tetap korupsi Dengan hukum itu emang membedakan Antara yang 25 juta Dengan yang 1 juta atau dengan 10 ribu Namanya tetap korupsi Masa begitu caranya、mm -hmm. Hukum membedakan b e d a Itulah mental korupsi di negara kita Terima kasih Baik, Terima kasih Ibu Sinta Selamat siang Pak Joni Komentarnya Pak Iya kalau korupsi biar seperak pun u d a h perak pun musisi ini Tetap aja d i proses パーキンがあるときに、プラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラ そンジャーニップンクリニアとアンコロッシーとクリニアジュター、イコロプリマジュター、カピプカリカリ。マイクマカシーバジンスパンレー、サマシアンメンテーホフムハムスパンスパンスパンスパンレー、サマシアンパンレー、サマシアンパンレー、サマシアンパンレー、サマシアンパンレー、サマシアンパンレー、サマシアンパンレー、サマシアンパンレー、サマシアンパンレー、サマシアンパンレー、サマシアンパンレー、サマシアンパンレー、サマシアンパンレー、サマシアンパンレー、 Banyak yang lindungin gitu Terima kasih ya Baik terima kasih Pak h e n d r a Pak Leo selamat siang Selamat siang Bu d o n a l Silahkan、Ayat、Ini m e m p e r i p a t r i a l i s apa ini Mungkin perlu p e s i k o l a s lagi ya Dan mungkin perlu dibawa ke psikiater juga kali Terima kasih Baik terima kasih Pak Leo Pak Subur selamat siang s i a n g Bu Selamat siang Komentar Anda Pak、uh... Pak Donald selamat siang Iya どうもありがとうございました。 korupsi aja kok pakai dibatas-batasin gitu kalau gitu ya semua orang nanti akan korupsi aja gitu syukur-syukur nggak -syukur ketahuan kalau ketahuan paling dia bilang oh ini saya cuma pinjam kok nanti saya kembaliin berikut bunganya gitu、hmm. mau jadi apa terima kasih baik terima kasih Bu y e n i selamat siang Pak Joni iya selamat siang silahkan Pak komentar anda a komentar saya menurut saya bukan lima juta bukan korupsi dua puluh juta harus dihukum dua puluh lima tahun ya kalau korupsi lima juta 山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎 g 崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎山崎 m 崎山崎山崎山崎 マテナメラ、コロシー、パイトー、パキン、ラメ、インドネシア、シマガシシマガシシマガシシマガシシマガシシマガシシマガシシマガシシマガシシマガシシマガシシマガシシマガシシマガシシマガシシマガシシマガシシマガシシマガシシマガシシマガシシマガシシマガシシガシシガシガシシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガ パキャレシャティーン、プ i ゼン、ヤンコロプ ?Yes、マ Yes、e s ママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママ パパ、mm、チュータ、オランジェ、パ、hmm. パ、si yeah, ah nah, e、チュータ、オランジェ、パ、hmm. パ、チュータ、オランジェ、パパ、チュータ、パパ、チュータ、パパ、チュータ、パパ、チュータ、パパ、チュータ、パパ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュータ、チュ はい、トランプさん、大阪、パワーと。シュランガンバッ。シュランガンバッ。シュランガンバッ。シュランガンバッ。シュランガンバッ。シュランガンバッ。シュランガンバッ。シュランガンバッ。シュランガンバッ。シュランガンバッ。シュランガンバッ。シュランガンバッ。シュランガンバッ。シュランガンバッ。シュランガンバッ。シュランガンバッ。シュランガンバ バカティ